Assalamualaikum, sudah belum berita malam edisi hari ini selasa 16 Agustus 2016 dibacakan Ardiansyah Fadlizon menilai presiden tidak cermat dalam memilih menteri Densus 88 tangkap dua tersangka teroris di Lampung Tengah 11 orang tewas akibat serangan udara Saudi hantam rumah sakit Yaman Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seram BFM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 Arcandra Tahar resmi diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Joko Widodo Senin malam. Putusan pemberhentian merupakan ujung dari polemik Dwi Kewarganegaraan Arcandra. Wakil Ketua DPR Fadlizon mengatakan adanya menteri Dwi Kewarganegaraan merupakan salah satu tanda kecerobohan dan tidak cermatnya Presiden Joko Widodo dalam memilih menteri. Kejadian seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi dalam penunjukan menteri kabinet karena ada syarat yang harus dipenuhi termasuk soal latar belakang Menteri yang menyangkut status keluarga negaraan. Akibat ketahuan memiliki paspor Amerika Serikat, Presiden memutuskan mencopot Arcandra. Pengumuman pencopotan disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin malam. Posisi Arcandra untuk sementara digantikan Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Menteri ESDM. Padli berpendapat pencobotan ini tidak perlu terjadi apabila rekrutmen terhadap Menteri dilakukan teliti. Perekrutan diminta mencermati latar belakang pendidikan dan status kewarga negaraan. Darulun detasemen khusus antiteror Mabes Polri menangkap dua orang terduga teroris di Dusun 1, Tirto Kencono, Kampung Tanggulangin, Punggur, Kabupaten Lampung Tengah kemarin. Kapolres Lampung Tengah Ajun Komisaris Besar Dono Sembodo mengatakan setelah ditangkap, dua orang tersebut langsung dibawa tim Densus 88 Mabes Polri. Untuk proses selanjutnya ditangani Mabes Polri. Berdasarkan informasi yang dihimpun antara dua orang yang diamankan bernama Dwiat Moko, 35 tahun, dan Abu. Keduanya adalah warga kecamatan Bumi Ratu Nuban. Salah seorang warga yang melihat penangkapan, Joni mengatakan dua orang yang ditangkap selama ini mengontrak rumah di dusun tersebut. Penangkapan menurut tukang las tersebut berlangsung cepat oleh tim bersenjata laras panjang. Warga selama ini tidak menaruh curiga pada dua orang tersebut karena sikap keduanya wajar dan kerap bergaul dengan warga. Namun diakui Joni beberapa hari terakhir keduanya terkesan menutup diri. Sudarilun Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putrosanjoyo menyatakan akan mengikuti perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di Perbatasan Indonesia Timur Leste. Eko akan mengikuti upacara bendera di Desa Laktutus, Kecamatan Nanai Tube. Menurut Eko, dirinya lebih memilih perbatasan Indonesia Timur Lestia untuk merayakan HUD ke-71 RI untuk menunjukkan kepada masyarakat perbatasan bahwa pemerintah pusat juga memberikan perhatian bagi wilayah Indonesia Timur. Selain itu, Eko ingin melihat secara langsung dan mendengarkan keluhan masyarakat agar program kementerian yang dipimpinnya berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Eko mengatakan sebetulnya banyak potensi yang dapat dikembangkan di wilayah perbatasan untuk menunjang perekonomian masyarakat, sehingga perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Pihaknya dari pemerintah pusat akan memberikan bantuan sesuai kebutuhan wilayah perbatasan. Dalun Koalisi Masyarakat Sipil anti korupsi menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK Jakarta selasa pagi. Dalam pertemuan, masyarakat sipil menyerukan penolakan terhadap rencana pemerintah mempermudah syarat pemberian remisi bagi koruptor. Wakil Direktur Madrasah Antikorupsi Pemuda Muhammadiyah, Virgo Silianto, mengatakan pihaknya menganggap bahwa ada maksud terselubung terhadap rencana pemerintah mempermudah syarat pemberian remisi bagi koruptor. Artinya ada keinginan beberapa pihak untuk membebaskan koruptor yang berasal dari kalangan politikus. Sebelumnya, dalam draft revisi PP nomor 7, nomor 99 tahun 2012 disebutkan bahwa ketentuan Justice Kulebetor sebagai syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika dihilangkan. Dengan demikian terpidana kasus tersebut bisa mendapat remisi dengan dua syarat pokok yakni berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga masa pidana. Sementara itu menurut peneliti Indonesia Corruption Watch Emerson Yunto, pimpinan KPK sepakat terhadap penolakan revisi PP untuk mempermudah pemberian remisi bagi koruptor. Dalam waktu dekat KPK akan menyampaikan surat keberatan resmi kepada Presiden terkait revisi PP nomor 99 Tahun 2012. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Darlun terpidana mati kasus narkoba yang batal dieksekusi pada 29 Juli 2016, Zulfikar Ali dikabarkan menjalani perawatan di pusat Geriatri Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Informasi yang berhasil dihimpun dari petugas di Lembaga Permasyarakatan Batu Pulau Nasakambangan, Cilacap, terpidana berkeluarga negaraan Pakistan itu telah berada di RSUD selama satu minggu. Saat dikonfirmasi, Kepala Lapas Batu Abdul Aris mengakui jika Zulfikar Ali sedang menjalani perawatan intensif di RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo. Beberapa hari setelah pelaksanaan eksekusi, Zulfikar kembali drop sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Menurutnya, Lapas telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait perawatan Zulfikar Ali di rumah sakit tersebut, termasuk dengan Kepolisian Resort Banyumas untuk masalah pengamanan. Disinggung mengenai keberadaan terpidana mati lain yang batal dieksekusi pada 29 Juli 2016, Aris mengatakan, hingga saat ini yang tercatat sebagai warga binaan lapas batu sebanyak 8 orang, termasuk Zulfikar Ali. Darlun serangan udara Koalisi Pimpinan Arab Saudi menghantam sebuah rumah sakit yang dioperasikan dokter Lintas Batas MSF di Aman pada Senin kemarin dan merenggut 11 nyawa serta melukai 19 orang lainnya. Seorang saksi mata mengatakan akibat serangan di Provinsi Haja tersebut, petugas medis tidak dapat langsung mengevakuasi korban karena pesawat tempur terus terbang di daerah itu. Petugas gawat darurat pun khawatirkan kemungkinan serangan bom susulan. Dalam serangan kali ini, selain menewaskan 10 pasien, salah satu anggota staf MSF juga turut menjadi korban dalam serangan tersebut. Menurut MSF, ini merupakan kali keempat fasilitas mereka dihantam serangan selama 12 bulan belakangan. Pada 13 Agustus lalu, koalisi Saudi juga menjadi sorotan karena serangan udara mereka menghantam sebuah sekolah di dekat provinsi Saada dan menewaskan 10 orang. Koalisi tersebut menyatakan bahwa target serangan itu sebenarnya adalah fasilitas pelatihan kelompok pemberontak Houthi. Sekretaris Jenderal PBB Ban ki mengecam serangan ini dan menyerukan penyelidikan terkait insiden tersebut. Koalisi Saudi pun menyambut seruan Ban ki dan mengatakan akan melakukan penyelidikan. Darlun, pelatih Timnas Alfred Riedel menerapkan kedisiplinan tinggi bagi pemain yang mengikuti seleksi Tim Nasional Indonesia. Salah satunya adalah pemberlakuan denda bagi pemain yang kedapatan telat mengikuti kegiatan selama seleksi. Seleksi Tim Nasional memasuki tahap kedua dan dimulai sejak selasa 16 Agustus ini di Stadion Pakansari Cibinong. Tercatat 23 pemain yang mengikuti seleksi. Kebanyakan pemain baru kali ini pertama mengikuti seleksi. Salah satunya adalah Bek Persib Bandung Yanto Basna. Pemain asal Papua tersebut menjelaskan bahwa pemain harus disiplin selama mengikuti seleksi. Riedel memang sudah terlihat menerapkan kedisiplinan sejak di lapangan. Pelatih asal Austria tersebut sempat memberikan hukuman push-up kepada Muklis Hadining karena keliru, memahami instruksi riddle. Selain Turidol juga berusaha menjaga asupan anak asunya dengan melarang mengkonsumsi kerupuk dan sambal. Dari Newsroom Sambi Tanjung Permai Siaran Malam Edisi Selasa 16 Agustus 2016 Berita Pagi Serambi FM bisa dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.trambfm.com. Follow juga Twitter at Sram Wasalam.